aleyküm ve rahmetullah ve ve nestainu ve nesta'inu ve na'udubillahi min şururi anfusina ve seyyiati a'malina ve illallah وأشهد أن سيدنا محمد ورسوله لا نبيَّ حقًا اللهم صل وسلم وكرم على حبيبنا وشبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى أصحاب أجمعين ومن كان بعد İbnuşkalian, yang kami muliakan para ibunyai, ibunyai hajah Ntami Mahasih, ibunyai hajah Ali Fatizahra, Ustadzah Ustur, ibunyai Hafna, ibunyai Fatona dan seluruh pengurus pimpinan cabang Muslimat Nahdul Ulama Kota Malang para pengurus muslimat kota malang fatayat nahdlatul ulama ikhtikam iham dan semuanya yang semoga senantiasa diberi kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur fitah adillah wa taatir adil sallallahu alaihi wasallam Yang punya masalah, masalahnya diangkat oleh Allah. Yang sakit diberi kesabaran, kesabaran dan hikmah. Yang diberi cobaan, semoga cobaan dihadapi dengan sabar, bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah subhanahu Wa Ta'ala Yang punya hutang, semoga ditambah keridhinya dan rezeki oleh Allah bisa nyalakan amin bisa bisa mengeluarkan zakat Allahumma amin bisa umrah ya umrah plus biasa semoga apa yang apapun yang kita hajatkan dimudahkan diri doi diberkahi Allahumma amin. Dan akan di sini ngaji Ramadhan Ibu-ibu sekalian, kita memasuki hari yang keempat. Hari keempat kita kuliah Ramadan. Pembahasan tentang iddah Alhamdulillah sudah kita tuntaskan Meskipun tentu tidak tuntas tas tas tas Nanti kalau masih ada pertanyaan seputar iddah Dipun sumangga adanya Tapi intinya hari ini kita memasuki pasal baru dalam bab pernikahan Tinggi menikah fikih dihar. keterangan tentang dihar. dihar ini masih masuk fikih nikah. fikih itu kan secara umum Wonten sekawan, wonten bidan sekawan. Ini pemanasan dian. ekang nomor tunggal ini pun fikih ibadah. fikih ibadah. Engkang nomor kali Asmonipun fikih muamalah. Napa? No, muamalah. Kula mu maringi lek fikih nikah niki nggih mulai salat, puasa, zakat, haji, itu cakupannya ada dalam fikih nikah. Apa eh, fikih ibadah? Fikih nikah Fikih muamalah Nomor tiga Fikih muamalah Fikih jual beli Nomor kali Nomor kali Fikih muamalah Fikih jual beli Sewa Menyewa Pegadaian Dalam turun rohen wonten malin Salam, Bapak Nasehat Salam dengan pesan pesan barang inden itu salam bahasa ah, Arabnya. Jadi kalau punya suami yang namanya salam berarti masih inden. Biasanya kalau salam itu salam, Abdul Salam. Ini salam, mohon salam. Salam itu. Jual, beli, inden Pesan dulu Lalu ada lagi misalnya Utang-piutang Itu juga masuk dalam fikir nomor 2 Nomor 2 Kalau pegadian itu bahasa Arabnya rohen R-O-H-N Lejoro Arabi pun roh ha, nun Itu fikir mu'amalah Nomor 3 fikih nikah Ini maklum Fikih nikah termasuk Kalau ini iddah okay? Lalu rujuk Lalu tolak Saat ini rujuk Kemudian vihar ini Termasuk fikih waris Itu oleh sebagian Komoha Sebagian ambifikir dimasukkan ke fikih nikah Fikir waris Ini dimasukkan ke Fikih nikah okay. Itu kandungan Fikih ingkang omkotigo Ingkang omkoskawan Fikih jina'yat Fikih nama jinayat. Dalam kurung Fikih pidana Hukum pidana Lu perdata mana? Perdata di mu'amalah tadi Nomor kali Baik okay. Pikir jenayat dalam gorong pidana Contohnya Pisos had, Pisos itu Hukuman yang sebanding Hukuman yang sepadan Orang membunuh dengan senaja Maka hukumannya adalah di, Dibunuh Tapi yang eksekutornya adalah Pemerintah Bukan masyarakat sipil seperti kita Dan itu ketat Kisos. Lalu ada lagi yang namanya uh, had, had Had itu hukuman yang sudah ditentukan oleh agama Had ini hukuman yang sudah ditentukan oleh agama Contohnya, potong tangan, rajam Terus tadi kisos itu masuk di had Selain hak ada lagi yang namanya uh, dia dia itu denda Membunuh kalau salah 200 ekor lek Leboteng Sengojo 100 ekor onta Tamuran sengaja kosampe kunpunin tiang protong Sakunpun ini regane tenfikin 5 onta Bilek sakonto niye limolas cüta? Di karik hep engakan limolas ben. Kangsal neden? İtul limo. İtul limo selama 20 tahun setengah ada kasus pembunuhan cuma dua kali ini kalau kita berbicara ketika negara Arab masih aman ah, kan ini perang saudara ada kemungkinan besar proxy war perang boneka dalamnya itu di luar Arab ya yang dimainkan boneka wayangnya sesama umat Islam korban konspirasi politik internasional wallahu alam. Kalau kita berbicara dulu, 90-an, 2000-an, sampai 2000, masih aman setahun, pembunuhan cuma dua kali saya dengar itu. pun langsung di eksekusi, apa namanya, di pisos gitu. Itu teman-teman yang -teman, namanya lari, gegeran, pengaruhnya gegeran paling me Otot-otot ancak gafani nattı Soalnya nopak sekali nattı Orada itu Orada ne de temeli Kalau sampai luka Nanti harus dilukai orang itu Nah nanti kalau enggak bisa Dilukai misalkan Remuk tulangnya remuk Itu kan enggak bisa eksekutor pemerintah Meremukkan tulang dengan ukuran yang sama Akhirnya Nanti ke takzir eh, Yang disebutkan dengan eh, Takzir ya dia masih tetap dia. Dia itu denda tadinya. Denda itu ada dua, ada diah mukallalok, diah yang diberatkan, ada diah mukhofafa, diah yang diringankan. Diah mukallalok, diah mukhofafa, diah watermelon. Sah kah mana diko? Diah mukallalok, diah mukhofafa, diah, diah permatasari. Wah okay. jenenge. Nanti ada lagi yang namanya takzir Takzir itu hukuman yang di syariat gak disebutkan secara khusus Takzir, T-A-Z-I-R Takzir itu hukuman yang syariat tidak menentukan Dikembalikan kepada kebijaksanaan pemerintah penjara 2 tahun, penjara 3 tahun, 4 tahun, itu namanya takzir. Takzir. Pun berarti, sambun. Cakupan fikih wonten pinten? Sekawan, nomor sekawan? Fikih ibadah nomor kali? Salat. Muamalah? Nikah. nomor sekawan? Itu fikih. Fikih. Dan sebenarnya fikih itu berada dalam payung yang namanya ilmu syariat. Ilmu nama apa? Syariat. Dan kalau kita membicarakan ilmu syariat, niki wonten tiga Tapi pikir tengah eh? jadihe. Satu menit catatanin itu, tiga nilai fikih ini. Yang pertama aqidah, yang kedua fikih, yang ketiga al-akhlak. No, aqidahnya ah. oh, itu tidak. Ashari dan materi dua romader yang lalu sudah kita bahas. Lalu yang kedua, fikih madhab-madhab itu kita ikut madhab, tapi meskipun juga mengakui madhab yang lain dan kadang juga diikuti. Kalau akhlaknya kita mau mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junayd al-Baghdadi. Imam Junayd al Okay. Jadi fikih ini masih bagian dari tiga itu, ada aqidah, ada mau ada, ada apa namanya fikih, ada akhlak. Aqidahnya ikut Asyari Maturidi ini, fikihnya ikut empat madhab, terutama madhab syafi'i. Akhlaknya Tasawufnya ikut madhab imam rozali dan imam junet. Albardani, imam Junet Albardani, samur diwas kitap imam Ghazali el Pertanyaannya, Kalau imam Junet Albardani, samur diwas kitap, o, o, o, o, o, o, o, o, itu o, o, o, penular biasa. Kitab kita Kitab Thabaqatus Sufiyah pendapat-pendapat Imam Junaid Al-Baghdadi banyak disebut tentang masalah hal eh, Tentang masalah akhlak atau tasawuf. Eh. Akidah itu al-ilmun lladzi sahihul aqidah. Ilmu yang membuat akidah kita benar. Fikih itu al-ilmun lladzi sahihul ibadah ilmu yang membuat ibadah kita benar akhlak alilmu nabi yusahibussuluh ilmu yang membuat akhlak kita ini benar iki wonten kalau samara samara lek akidah wonten nggih akhlak kan wonten eh kalau pikir wonten sekawan ibadah muamalah nikah jinayah. Kalau Kalau syariat ada tiga. Berarti kan Syariat ada A, ada akidah, ada fikih, ada akhlak. Yang kedua kan sudah kita bagi tadi. Fikih wonten sekawan nikah Ini kata -kata ini. ibadah, iman, muamalah, nikah. <tik> lah akidah kan derek dipangaken iki lho. Niku wonten 3. wonten wonten niku. Yang pertama aspek-aspek ketuhanan. Dalam guru dalam guru ilahiyah. ilahiyah. Nomor kali aspek-aspek kenabian dalam burung nubuan nubuan. Nomor tiga hal-hal gaib hal-hal gaib dalam burung samayat. S-A-M, Nginenggil, tanda petik terus I-Y-Y-A-B b sam dari kata sama sama sama itu kan mendengar ga itu kan baru kita dengar itu ngeroko swardo, ganjaran doso, rumah ini ganjaran ini, iran, idro no wabah doso ini yang buleono kan betul tak? itu baru kita dengar Sam-Tiyan Tapi kalau manusia sudah dicabut nyawanya oleh Allah, hijab kegaiban semuanya akan diangkat. Akan diperlihatkan pahala, dosa, neraka, semua akan diangkat. Hijab kegaiban itu makanya rata-rata orang itu sadar ketika baru sudah meninggal. Ya wikun Imam Ali, Anna sunyamun wa idha matuhin tabahu manusia itu tidur kalau mati baru satu eh orangku boyok mengisi ambil sembilan si oh guys tak laku selamanya itu baru kita dengar gaib eh, dilihat kalau sudah meninggal dunia e, kemudian meninggal dunia kita melihat selengkapnya Melihat amal e badan kita makhluk cipta Tuhan itu sokos aku sembayangmu aku kosongmu aku haji Allah'ın. Bon, Bangsamale, akidawan neden? Akidawan dan tiga, yang pertama. <gülüyor> Ketuhanan kenabian dan halal hal, -hal. <gülüyor> oh. Dengan lemahus akidahul awam ini sifat-sifat itu gusti Allah, nafomawon, wajib, sifat wajib, sifat jais, sifat mus, tahil atau muhal, itu berarti aspek. Sifat ipun para rasul Sifat wajib, sifat muhal, sifat da'is Maki waten samtiyah Ini disebut dengan Aqa'id Aqa'idah yang jumlahnya 50 50 dihitung dari mana? Sifat wajib, kusya Allah, kalli bursa Sifat muhal kalidoso Kalidoso ama kalidoso Sekawan doso Sifat jaiz Satu 4 polo Sifat polo Sifat ipun Para rosul yang wajib Sekawan Yang muhal paling ane Sekawan bolu. Maka yang jaiz Sifat polo siji Sifat polo siji Sifat polo siji Apo etse Ini akidah pembahasan. akidah wonten nika fikih Akhlak nanti kalau nahdhatul ulama mengkaji melalui ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Terakhir sebelum kita membahas diha. Kita sering mendengar talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib Bagi setiap muslim laki-laki N.O. -laki. Banser Ansor Ibnu lanang-lanang si Wanamalek -lanang Wa muslimatin Dan untuk ibu-ibu muslimat ya, Termasuk Panaya, IPPNU Delele dan lain-lain Pertanyaannya Wajib itu kan dibahasakan Tadi Farbun Talaabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimah. Ternyata kalau kita perhatikan fardhu niku wonten kalih, wonten fardhu ain wonten fardhu kifayah. Fardhu tiap orang harus tahu. Fardhu kifayatan cukup sebagian sudah tahu yang lain sudah gugur dosanya. Mari kita petani setunggal-setunggal. Aqidah PK Ahla, fardu ayn, no fardu kita, Yah itu fardu Kita harus tahu sifat-sifat ibnu -sifat Rusti Allah, sifat-sifat kanjeng Nabi ini fardu in. Dalam akidatul awam, ditegaskan itu wajib ala muslim Itu Ilmu tentang akidah Fardu Ain Kalau fikir Dilihat Kalau ibadahnya Fardu Ain Maka ilmunya Fardu Ain Kalau ibadahnya Fardu Kibayah Maka Ngajinya juga Fardu Kibaya. Contohnya Orang bisa toharoh bersuci Fardu Ain Fardu Kibayah Tiap orang harus tahu Cara bersuci Mulai dari wudhu Mandi, cara mensucikan Najis, tayammu Mandi-mandi sunnah Ini Fardu Ain Lalu, salat, Puasa, zakat Puasa ini Fardu Ain Nama Fardu kipa ya Makan ngelmoni puasa Posonik Kedahuan terilmune Ini Fardu Fardu Ain Termasuk Zakat Hacim, mangkewon wonten ilmu hukum yang namanya hukum fardu ayn. Umpami merawat jenazah. Merawat jenazah ini fardu ayn. Eh fardu. Fardu. Fardu. Fardu. fardu? Maka belajar ilmu tajwidul jenazah, merawat jenazah hukumnya fardu. Iya. Pak muda ini pun semerak, saeru ini pun hebat. Banten mboten jenazah estri wonten punyai botten pusada wonten pengurus muslimat pun saged ngedusi jenazah pun sing lintune mboten wonten pengurus sak kampung kok mboten enten sedanten iso mentang mentang sing meninggal nyuceni e sak kampung Ilmunya fardu, fardu dibayar. Terakhir akhlak membersihkan hati tasawuf tasgiyatun nafas. Kita-kita fardu ain apa fardu dibayar? Fardu. Jawabin Imam Ghazali di kitab ihya Muti mempelajari ilmu tasawuf ini fardu ain mempelajari ilmu tasawuf hukumnya fardu Ayat. Mengapa? Karena tasawuf intinya membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya. Membersihkan penyakit hati. Sedangkan setiap manusia pasti punya penyakit hati. Kecuali dia adalah utusanipun Gusti Allah. Para Rasul gak punya penyakit hati, Nabi Muhammad gak punya penyakit hati, tapi lekcap Muhammad, Nabi Ibrahim bertekad dengan penyakit hati, tapi lekcap Ibrahim sombong, sombongnya itu, termasuk kita semuanya, penyakit hati itu bisa riak sombong, pamer, ujub, hasut hasbunallahu wa ni'mal wakil irini irini putti tepi ilmu iri irini go lapangilono wa karena hatinya masih tempi kotor dan seterusnya karena setiap orang pasti punya penyakit hati maka mempelajari ilmu tasawuf hukumnya fardu ain ain apa membayarkan amin fardu ain itu cukup jadi jamaah pengbayang aja belajar ilmu tasawuf enggak usah Umum, kita itu dia orang punya. Makanya kita harus mempelajari juga ilmu fiqih. ini bangunan ilmu syariat. Awana, dihar niki masuk teng pundi? Nikah. Nihar niki masuk nikah. Berarti nikah itu bagian dari fikih akidah atau akhlak? Fikih. itu bagian dari Ilmu tentang dihar ini Fartuain karena setiap orang pasti punya potensi untuk melakukannya. Bagian dari pikir nikah, orang wajib menikah berarti juga wajib mempelajari ilmu turunan tentang tentang nikah. Itu. Maka yang kita estiakan ini bagian dari kewajiban kita untuk menuntut ilmu, mencari ilmu ya. Yeah. Ilmu jangan dituntut, karena ilmu tidak salah gitu. Dicari saja Dicari Mencari Berhentilah kalian menuntut ilmu Karena ilmu tidak ber tidak Sampai dituntut Untuk keberadaan Lihar kek? Lihar Lihar kek buatan gawa-gawa Makanya tadi pembukaannya Kita berhasil membangun paradigma pemikiran oposisi ilmu syariat. Berarti kan nih, ilmu fardu ain fardu kifayah. Mari, selain kita bayarkan diri kita sebagai orang tua, anak-anak kita ini loh. ilmu fardu ain fardu kifayah ini sampun cukup, sampun copot, sampun sempurna waktu naik SD. Mengarek sini itu, PTSD, lulus tempat SD, dikira lulus khatam. Ha taun ngaji ya. Padha mengaji Quran niku mek wocae dereng anggahe ilahiyat nggo buat syariah, dereng ibadah nikah muamala, jinayah, dereng mami ilmu tentang akhlak tentang tasawuf tazkiyatun nafs. Mari kita pikirkan anak-anak kita wudhu'nya, salatnya. Kocok mek apal jenenge me, pemain bal-balan lan tok sak bini nomor kembunge saka so, warna kesukaannya mabene wing pira dia apa wae mlontok no, ditakohi tentang kayamu boten so, jam tentang mundu hal-hal yang membatalkan mundu apa saja yang membatalkan puasa boten padahal mandon oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempelajari semua aspek ilmu agama yang merupakan bardo. Ben, Dihar akan kita bahas pengertian Apa maksud dari zihar? Yang kedua contoh macam jenis <tuk> <tuk> Oh, Itu beda sampai orang -orang. Contoh dan macam zihar. Yang ketiga dampak zihar. Yang keempat kafaroh dihar Yang kelima Dihar hanya dari Suami Suami itu S-U-A-M-T Semua uang adalah milik istri Pengertian dari dihar Menurut bahasa Zihar diambil Dari kata Al-Dohru Yang berarti Punggung Karena Bagian ini Bagian punggung Ini adalah tempat naik Tempat naik Ini kita jukur Punggung Punggung ini putih Canggung Canggung Tengah Ku nah, tangan sampai, lalu punggungnya sedang sampai. Menurut bahasa, zihar adalah ucapan seorang lelaki yang menyamakan istrinya dengan punggung ibunya, atau perempuan siapapun yang menjadi mahramnya Seperti kamu bagiku seperti punggung ibuku. Kamu bagiku seperti punggung adik perempuanku, menyamakan istrinya dengan punggung ibunya. Padahal ibunya ini nggak boleh di kumpul lokok morok morok bocorin di sana, be. Eh? Ibu eh. itu berarti dia sudah melakukan lilan, melakukan. Dihar adalah kemungkaran dan hukumnya haram. Allah berfirman, "Alladzina <tuhun> min ma dan seterusnya. Orang-orang yang mendihar istrinya diantara kamu menganggap istrinya bagai ibunya. Padahal piadalah istri mereka itu ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Intinya Bihar dari kata Allah lu yang artinya adalah unggul Karena dihar adalah ucapan seorang suami yang menyamakan istrinya dengan punggung. Ini tradisi jahiliyah. Pertanyaannya, pertanyaannya, kalau yang disamakan bukan punggung, apa? Bagaimana? Apakah juga haram dan istrinya nggak boleh dikumpuli lagi kecuali dengan syarat tertentu? Ini terjadi hilang perbedaan pendapat di antara ulama Kelompok yang pertama, mayoritas mengatakan khusus punggung Punggung kok Lek lintune nih boleh Meripati sampeyan, koyok meripati ibuku Niki buatan apa-apa Dede, kelambini sampeyan, koyok kelambini ibuku Dijawab nih bojone, kanceng lungsuran kotorin ibuku Oh, isa. Tak kuwi kono. Leles. Ini menurut minoritas ulama selain pungguk, sami. Seorang ini iki pake sampeyan kaya beripate iku. Napa sih? Pipine sampeyan eh janggute sampeyan kaya janggute iku. Apa masih garjil? Pun duni samayan kaya ndure biji timur. Nek ireng apa to? Betul. masalah, masalah. Khusus pun. Mengapa khusus pun? Karena tadinya to li anna hu adatan karena gunung adalah tempat naik niku lho tempat naik dan cerstory niku tah tempat eh niku lho berarti lek ngapunten ngapunten le lek niku ne mboten nang disamakan dengan istrinya gunung istrinya berarti mboten asal di ditunggoni oh intinya di situ İni tradisi cahiliyah Yang dihentikan oleh syariat Contoh Dan macam-macam diharap Bedelok Ada tiga Ada yang tidak terikat Ada yang terikat dengan sesuatu Ada yang temporal berjangka Berwaktu Coroh Arabi pun tidak terikat Munajaz Yang terikat mualla. Yang temporal muakqat Dari kata waktu Ada waktunya Contoh yang pertama Yang tidak terikat Ucapan seorang miswa Antialayya kardohri umni Kamu Dengan serat Antialayya kardohri umni Kamu bagiku Seperti punggung Ibuku Kamu bagiku seperti pudung ibumu, tidak terikat dengan apapun, tidak terikat dengan waktu dan seterusnya. Kalau yang kedua terikat dengan sesuatu, maka idah dahwal ramadan faanti aliyah kadhri ummi. Jika sudah masuk ramadan, kamu Bagiku seperti punggung ibuku. Nomor keten, Selama syakban, betul dihar melak bersuci ramadan langsung dihar terikat dengan sesuatu. Dalam contoh yang kedua ini sesuatunya berarti nomor ramadan. Masuk waktu ramadan, melak ramadan langsung istrinya terlihat. Sebelum itu terek. Nomor tiga. Anti alayya qadhri ummi fi shahri sya'ban kamu bagiku seperti punggung ibuku di bulan sya'ban kami dan eh, kamu bagiku seperti punggung ibuku di bulan sya'ban berarti di harinya berlaku cuma bulan sya'ban ini buat makalan misalnya misalnya dia mengatakan ini atau makalannya tidak diaplikasikan karena semua yang pertama dengan yang kedua juga makalan. Jelas nih Insya Allah lekten Indonesia niki betenet terdiri. Sama ya koyok ke ibu Dengan kan beten tradisi kita. Ini cuma Kayaknya kita mau belajar di hari ini just info. just info Bahwa ada hukum yang namanya hukum. Ya. hukum Tapi kalau menurut pendapat ulama yang kedua tadi Mungkin saja terjadi di gendolinsnya Meripati sampean, meripati Itu sudah dianggap di Cuma untungnya menurut mata kita tidak Hanya khusus hukum kedua. Ini kita ambil dari Al-Mawsu'ah Al-Bukhiyah Tim penulis yang disimpin oleh Syekh Ali bin Abdul Baid bin Asyidah jilid 2 halaman 128 Tiga Dampak dari bihar Satu Diharamkan perhubungan suami istri Sampai melakukan kafarah dihar sesuai firman Allah, Walladina min thumma Yahuduna 10. Wallahu Orang-orang yang mendihar istri mereka. Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, naring omongan, ralat. Kata pada nama ibu mau diralat. Wajib apa? Wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat itu yang disebutkan Cuma satu memerdekakan Makin total wonten to go Kaparok dihan Nanti kita bahas To be continued Yang penting dia harus melakukan Kaparok dihan Dampak dari dihan yang pertama no, kaparok, no, kaparok dihan Yang kedua Tetap Istri boleh meminta Alim oleh meskipun dilihat istri masih berhak untuk minta jika istri memintanya dan suami kok suami kok menolak maka hakim memaksa sang suami untuk memenuhi kafaroh dan jima maksudnya apa ada si A perempuan dilihat oleh suaminya si A masih berhak untuk minta nabi Muhammad minta dan itu wajib dipenuhi oleh suami Dan suami kalau memenuhi kewajibannya sebelum maaf menghubungi istrinya wajib melakukan yang pertama dulu kafarodun dulu. kafarosemas si nadiono itu dampaknya. Eka terakhir tetap ada pewarisan. Jika salah satu dari suami istri meninggal dunia sebelum dipenuhinya kafar, maka masih terjadi pewarisan antara keduanya. Bihar dereng kafar, suaminya meninggal, istrinya tetap dapat nggak seperti cerai. Benteng kali cerai. Kalau ada seorang lagi, sampai yang tak tega jatuh tawam mantenglah dan. Meninggal dunia Kan sudah perempuan ini diceraikan oleh Lelaki tadi Maka ketika suami meninggal dunia Istri tidak berhak menerima Pali, -pali. Tapi lihat like, dia Kamu bagiku seperti Punggung di buku Orang kena serangan jantung Mati Lep. Istrinya tetap dapat Pali, -pali. Itu Perbedaan antara cerai dengan yeah. cerai dengan Mumpung emot, sering ditanyakan juga. Ustaz saya punya anak susulan, apakah dapat warisan? Oh, oh, oh. Anak rohod Angsal warisan atau tidak? Ansal tidak. Maksudnya Jawabannya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebelum menjawab itu Hubungan kita dengan orang lain itu ada tiga Hubungan kita dengan orang lain ada tiga Pertama hubungan rumit Hubungan rumit Yang pertama mahrum mahram deh. Si deh Mohrim itu orang yang sedang Mahrom Mahrom saya dengan anak saya ini makrom yang kedua yang kedua wilayah perwalian berarti bang nowardi nikah perwalian nikah satu mahram dua perwalian nikah tiga wirata pewarisan pewarisan hubungan kita dengan yang lain ada tiga mahram perwalian pewarisan saya dengan anak saya misalnya contohnya contoh saya dengan anak saya mahram apa saya lalu anak saya ini perempuan saya jadi walinya apa tidak dan kalau salah satu dari kami meninggal dunia Saling mewarisi no? Saya dengan anak perempuan saya Hubungan saya jangkau Tiga dikit Tiga dikit jangkau jangka. Mahrom Wali Kalau anak susuan Anak susuan Ternyata Dampaknya hanya pada hubungan Yang pertama saja Tidak sampai Pada yang kedua Tidak sampai pada yang Dengan Nomor tunggu 7 okay. bulan Nyusomi anak emu Anak perempuan Bagi perempuan kebetulan Berarti anak perempuan Yang disusomi oleh Istri saya Itu jadi mahram saya Tapi kalau dia besar Apakah saya bisa jadi walinya ya. Ya. Ya. Tetap boleh kita kandungnya wali walinya itu mungkin kakeknya mungkin saudaranya kalau gak ada ya nanti wali-wali apakah anak perempuan yang disusun istri saya dapat warisan tidak disusun istri itu gak warisan bisa nah. goteng asal warisan anak rotot hanya berdampak satu dari <tuh> dari Hanya berdampak satu dari di tiga Nomor satu saja Yaitu makron Tidak ada hubungan perwalian Tidak ada hubungan Contoh yang ketiga Contoh yang pertama kan anak kandung saya Contoh yang kedua anak Anak rontok Yang ketiga anak angkat Mana angkat itu anak ikut angkat Yang diangkat ini anak angkat ini ana hubungan apa Apakah dia jadi saya? Yeah. Apakah saya bisa jadi walinya? Yeah. oleh oleh bayi nih. bayi. Jadi mahram saya? Yeah. Tetap tidak ada hubungan no -no. Bisa mewarisi saya? No, no, no, no, no. Ini anak angkat tidak ada hubungan sama sekali kita kali 10 kali misal mas makruf dulu. Terus akan jadi wali jenengan? Jenengan Farisi Bunyolo. Ingkang hubungan kita dengan yang lain secara umum ada tiga. Mahram, terwaliyah dan perwaris. Sampai dampak bathilar 3 sudah selesai. Berikutnya pembahasan yang keempat dari 5 pembahasan tentang diha. Kafaran biar ada tiga. Tapi yang sudah disinggung, yang pertama memerdekakan, sudah. Yang kedua berpuasa dua bulan berturut-turut romulan. Romulan ini gini, Sanes Masehil deh. Istrian, Istrian gile romulan, boten sudah dinopas buat aku. Pasti diurani sih. Karena polanya 30 29 30 29. Shabat kemarin 30 berarti nanti Syawal Ramadan 29. Berarti kan 59 hari. Yo nggak boleh dihanya sekarang ada seorang suami mertua sekarang lu makinlah cepet do trioyo. Padahal katanya turun turun ada panah di situ. Kita ambil dari Al Muhsak hari raya tidak memutus. Urutan hari raya cuma berapa hari satu gal untuk satu shalat untuk sampai tanggal empat di hari saat ini saat ini ramadan tanggal keder tanggal ramadan tanggal lima lima ya lima ramadhan waktu yang seorang laki-laki menjahar istrinya hari ini. Maka kalau kepingin balik kan poso mulai bincang tanggal poso bisa, Poso dia, Ini contohnya di Idul Adha. Di Idul Adha kan berarti tanggal poso wajib, dan, dan, poso wajib. Dan juga ada hari raya, ada hari tasyrik ada hari tasireh poso. Duha itu Adha itu tanggal 10 Sepuluh ini. 17-an itu tanggal 17-an 18-an 18-an satu idul akan melihat istrinya dia kepingin meralat, maka dua lulit dia dia berkuasa Nanti berarti selesainya kan dua bulan lagi, berarti sekitar tanggal 2 Burda Burda Burda Haram Muharra'am artık selesai Lepk terbutus 10 gelaha 10 gelinca Burda Burda Burda Burda Burda Burda Karena memang dihari itu dia Dilarang untuk berbuasa Demikian juga pada hari Asrik 11 12 13 Anshalom Ozan Ozan Ozan Di Sampuk Malik Tinggal nanti 59 hari atau tergantung Tulang itu berapa jumlahnya? Adha, tasrik tidak memutus, urutan Ya, apa-apa, anak idulah? Ya, sepuk, kosong, ayo, <-an> mari <S -an> tasrik Masalah, kok Maka buatan-buat tasrik Empat hari, buatan-buat tasrik Tasrik, bener Tasrik, kenapa dinamakan tasrik? Tasrik itu muncul, suruh matahari muncul Tashrim itu hari-hari kemunculan Apa yang muncul? Daging Daging Daging Kambing Kambing Saku Biasanya tetawan dibuka Tau tempe Alhamdulillah Sake Alhamdulillah Sake Muncul Muncul Makanya dinamakan hari Tash Tashrim itu muncul Muncul daging Ketiga Di hari engkau itu memberi makan 60 orang miskin. Apakah satu mood boten dari makanan pokok setiap orang miskin setengah sok berarti dua mut boten setengah sok satu sok itu empat mut satu sok empat mut berarti setengah so, g dua. Ya dua zakat satu so berarti empat mut. Mood. Satu mutnya berapa? Ada yang enam on, ada yang sekitar tujuh on. Yang berpendapat sekitar enam on enam kali empat dua, dua koma empat, berarti zakat dua koma empat sudah sah. Hmm. Tapi dikenakan biasanya menjadi dua koma dua. Bagi yang yakin Tujuh mod, satu eh, mod tujuh on Berarti tujuh kali empat Sama dengan 2,8 kilo Dikenakan menjadi Ada yang mengatakan Kurang dari tujuh on sekian Nanti hitungannya ternyata jumlahnya Kayak dengan itu 2,7 setengah Tapi paling buah Paling atas-atas Dikenakan menjadi 3 kilo Oh mohon kok mohon gak Biar kalau kilo setengah gitu loh Baik, setengah kilo sawon jabisah. Lek beras 11.000, setengah kilo mek rong en. Selisih ini rong en mayu mangatus. Don berpuasa duduk, atau memberi makan 60 orang. Terakhir, kembali langsung nih. Dalilnya itu Yang kita sebutkan tadi Cuma yang fatah niru rakaba Tapi ayat selanjutnya Faman lam yajid fasiyamu syahrayni mutatadi ayni Min obri ayni yata masya Faman lam yastami fa'il amusitina miskina dan kalitu minullahi wa rasuli Watilkah hududullah Walilkabirin azabun Watilkah hududullah Hak sudah ditentukan oleh Gusti ini ayat tentang tiga macam dihar yang berburutan tadi membebaskan budak berpuasa dua bulan berturut-turut memberi makan hampir puluh orang seberapa kali ini sorong berpuasa dua bulan mari dihar 60 hari lima puluh sembilan hari mosong, oh. Oke, siapa mas bisa oleh zaman cacing <tuk> Terakhir, Nino tugas milik tugas menerjemahkan yang bisa boleh pulang. Biar hanya dari suami. Maksudnya, kamu seperti punggung ibuku, itu cuma rumum itu baru bertambah. Kalau istri tidak berdampak ge Gere samian mas Kaya ge gere bapak ge Gere bapak oh, Kalau okay. dia pengen ngireng Pengen ngibu Irem mana Kali sering angsal wat Baik sing, sing. Kaya dami yang dulu Tegang legam terbakar no. Itu enggak berdampak tak berdapat. Gegere sampeyan kene dengeri bapak. Ono to jagal. jagal. kota. jagal. dibuka. Jagalah kebersihan Bağlamla bersihan. hanya dari semua, monggo di atas sakit Diambil dari kitab kemarin ya, mengambil alimul Kesimpulan hal itu, sakit diserang dengan atas kosong lain. Kesimpulan hal itu Anak Bahwasanya Almar Atta Nama no Almar Atta Semorang perkuan Jika Kolat Mengatakan Liza ujiha Kepada Suaminya <gülüyor> anta Kamu Kamu dalam buruk laki-laki Anta Alaya bagiku Kadohri anda Seperti Punggung Bapakku Aum Atau Kolat Istrinya kalau tidak mau mungkin bukan hanya berkatan, contoh, mengancam atau istrinya mengancam. In jika kamu menikah, Kalau kamu menikah, perulanan dengan seseorang. bahwa madunya kan seharusnya perempuan kalau laki-laki maka dia bagiku seperti punggung ayahku iya in, in oh boten ngancem iki boten kalimat ikh le badan-badan in ikh de kalih terkana mawad qalat berkata in badanta zawajtu ni haram ate ta zawajtu ta zawajtu nah in jika ta zawajtu aku menikah fulan dengan seorang laki-laki aku nggih sanes kamu Jika aku menikah dengan seorang laki-laki maka dia alaya, seperti abi ayahku. maka itu bukan bidahir dianggap lihar. takul perempuan eh, perempuan itu tidak mudahhiratan mendihar riwayatan wahidah adalah satu riwayat Ini pendapat Masih terjadi perbedaan pendapat Waladar Dan ini Kaunu Adalah ucapan Aksari Mayoritas Ahlil ilmi Ulama Dan ini Adalah pendapat Mayoritas ulama Minhum Di antara mereka Male, Imam male, Wasyafi i. Dan Imam Asyafi Wa Ishaq Dan Seorang ulama Yang namanya Sheikh Ishaq Wa Abu Taur Sheikh Abu Taur Wa Ashabur Rokhi Dua tahun yang lalu Sudah kita jelaskan Ashabur Rokhi Sahabat-sahabat Sahabat-sahabat sahabat Ashabul Ulama Ulama, doğru -ulama, ulama Ulama, yang membangun pendapat fikir berdasarkan logika, logika. Lawannya Abdullah dan -hadi kan hadis. Ulama yang membangun paradigma fikir berdasarkan hadis Ahli hadis, ashabul hadis ini Orang ulama dari Madinah Banyak stok hadisnya Tapi kalau ashabul roh ini orang-orang Irak stok hadisnya gak banyak Karena mereka jauh dari kota Madinah Sepeninggal nanti Muhammad terjadi perbedaan yang sangat tajam antara As-Haluri dengan As-Haluri atau alul Haji dan seandainya ketika itu sudah ada WhatsApp up akan terjadi perbedaan tidak tahu kira, aku pernah kasih Tuhan-Tuhan ini hadisnya mau kira, berulang-ulang hati terus dikira, bisa di Youtube-Youtube disini di Youtube-Youtube ini pun tak tahu tapi kalau dulu ada perbedaan antara As-Haluri dengan as akhir wa qala dan berkata az-zuhri kalau bahasa Indonesianya az-zuhri berkata wal auza'i dan imam al-auza'i huwa bihar itu adalah ya padahal menurut az-zuhri dan al-auza'i juga bisa Men semoso sinten nang iki ya pengen ngapa Menurut dua ulama ini seorang perempuan juga bisa men lebih hati-hatinya juga seorang perempuan jangan mengatakan kamu bagiku seperti pondo Ayahnya Wallahu a'lam ada waktu 20 menit barangkali ada yang perlu didiskusikan baik terkait dia ataupun yang kemarin media acara ambil masalah yang lain oke okay. ada mohon <San> <San> <lihat>. <San> Misalnya ada pernikahan dua kali Ini ada yang menjelaskan bahwa pernikahan yang awal itu di dekat Bapak Yang apa nih? Yang tak Yang tak menikah Ini bukan tak tapi kerjanya sepertinya Tapi serumah ya, tapi satu rumah. Terima kasih. Nah, sama -sama. nomor segalau pertanyaan jelas, okay. e, tinggal langsung ke pertanyaan. E, Kalau nikah yang kedua itu diselenggarakan di rumah, ingkar tetap yang bapaknya bapak, ya. yang bapak. Ini masalah akat itu harus serius. Kalau dipakai kioni atau dipakai untuk menutupi di air, ini syariat pun pasti, syariat pun Allah. Pulo Maus kajiannya ke Sampton, mantan kepala kawa yang putranya Yayasan Tuti meresolusinya. Beliau mengutip Kitab Buriyatun Mustarsiin. Nikah untuk menutupi air Itu bisa saja Kalau niatnya untuk Menutupi air Terus direkayasa Itu bisa saja membuat orang yang ini Murta Keluar dari agama Karena mempermainkan Sarai Mempermainkan sarai Di atas Tentang kita Tentang omah bersandiwara Ingkang kata-kata kan bapak. Itu kan sudah tahu. Biar tahu bahwa nikah ini tidak kesah. Tidak karena dia cuma ayah biologis. Bukan ayah. Nah, kok ternyata dinikahkan oleh dia. Nah, ini kan goyok dong kan, Dia sudah tahu. Mereka ini kaksa. Kaksa ini kaksa. Kaksa Yismet Sandiwara. -re itu salah obis syarikat. Mempermainkan syarikat. Saya kira itu bukan solusi. Saya kira bukan solusi yang bisa menjadi jalan keluar dalam kasus semacam itu datang dulu ke KUA semuanya tidak ada. Tapi akhirnya anaknya harus tahu, akhirnya anaknya harus tahu bahwa dia ini hubungan dari keluarga. Saya juga pernah dihubungi oleh mahasiswinya, saya baru tahu kalau saya ini anak Nah ini adalah ternyata dari hasil yang tidak, tidak saya marah pada orang tua saya saya marah pada orang tua saya ya, seneng dan ketika mau nikah itu, ya boleh demi mau, bagaimanapun dia yang berjasa padamu, membesarkan kamu, menyekolahkan kamu sampai kuliah oh, yang akan membiayai. ya sudah, yang lalu biarlah, yang penting pernikahan kamu sekarang harus sah pernikahan kamu harus, harus sah. ya nama Malik. Ini dampak dari kurungan sering-sering dibuka kan dampaknya ke anaknya, dampaknya kesembaran kalau pernikahan itu sampai gaksa, pernikahan itu gaksa, nanti dampaknya anaknya kumpul itu juga jinah. Makanya ini salah satu penafsiran layali dusani il <tell> lazani, bang Pezina itu tidak melahirkan Kecuali yang juga pezina Itu ada tiga tafsir Maksudnya apa? Bukan berarti ada istilah anak zina nggak ada Anak haram istilah itu enggak ada Maksudnya apa? Kadang orang tua pezina ini hasilnya itu Nikahi dinikah ke Dewi Akhirnya kan gak usah Akhirnya anaknya juga ber <tuk> Yang kedua Biasanya kalau orang tuanya sudah ya benar Terus gak tahu buat Mendidik anaknya secara tulang, akhirnya nanti anaknya juga akan melakukan hal yang sama. Nah, eh. Namanya buah yang baik pasti akan muncul dari bibit yang, yang, baik. tapi bisa diperbaiki. Anakmu menistau batu, tahu yang benar-benar tawabat, semoga anaknya tidak juga melakukan hal yang hal yang sama. Tetap itu harus walihat walimah. -wali. Adapun isin melihat tinggal nanti biar tidak malu, biar tidak malu menjelaskannya tidak di forum akad nikah. Tapi didatangkan di rumah. orang tua, istrinya anak-anaknya didatangkan ini nanti harilah -hari akan nikah yang menikahkan saya sebagai wali. -hari karena kasusnya begini, akhirnya anak juga harus, anak harus tahu karena kasusnya begini, begini, begini, begini, begini, stres, tenang. Nanti ketika dia akan nikah, langsung yang menikahkan adalah wali haji, wali hakim. Siapa nengang awal? Dia nopo tadi konten yang tanglet. Kalau wali hakim, seakan-akan oh uang wali Oh, paling mestaokin, paling mestaokin, paling mestaokin Tapi intinya kan nikahnya aman, nikahnya sah tanpa mempermainkan Kan bersandiwara, akan nikah yang kedua itu bersandiwara Makasih, ini pertanyaan, itu dua kalau kelewawin Pertanyaan yang kedua, ada dua pertanyaan tadi Pertanyaan yang kedua Suami istri tapi hidup serumah tapi seakan-akan tidak seperti suami itu juga perlu diinvestigasi mengapa daripada tersiksa misalnya mungkin suaminya si nggak mau atau suaminya nggak mau padahal salah satu tujuan pernikahan adalah mengabulkan insting saling bersenang senang kemudian yang kedua untuk menghasilkan keturunan, nasi Kalau tidak terjadi itu harus di Dan kewajiban menafkahi itu kewajiban wajib kecuali ada seorang perempuan yang iskotun nafkahi, dia merelakan untuk tidak dinafkahi. Lain lagi. Tapi dalam kasus yang ditanyakan tadi apa dia? Apa dia? Gak apa-apa. Takopo -apa. apa -apa, aku sudah sampai nafkahi Itu gak apa-apa. Itu iskot namanya. Tapi dalam hasil yang ditanyakan tadi, apa itu? Jadi memang perlu dicari alasan, mengapa sampai terjadi semacam itu. Kalau sengaja nggak menakai, ya terus mengenafkai kewajiban seorang Terus setelah berhubungan, tapi ya no, alasannya kok gak Apa korban, kawin paksa, dan seterusnya. Belum, sudah punya anak berarti murah. berhubungan juga. Oh sudah berhubungan dua Oh ketika tuanya Ketika tuanya apa yang Ya Itu perlu berarti ada mediasi Lalu meneng-meneng Wong Loro, Tak bisa ngomong berarti ada mediasi Dari agama min ahli wa agama min ahli Pemperwakilan anak, perwakilan baik Karena kita meneng tapi suatu saat akan jadi bom Kompas oh, Kalo kita semantin, tas semantin langsung Ternyata punya anak Atau mungkin kesempatan kata Aku masih lagi Oh Reb nakalang diri Korang-korang-korang Nakalang gini Adikah ada lalu Ketemu nak tamu. tangguh <tik> Akhirnya Di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, Assalamualaikum Yang saya yang tidak ada dampak sekarang, namun tidak ada dampak sama sekali. Tetapi ini kasus kan? Ada anak diangkat, kebetulan yang angkat juga orang kaya. Oleh karena itu di sampai disertifikatkan atau yang dibawa kes Oleh karena itu waktu orang tua kaya meninggal, dia bisa sampai mengalahkan hak ahli waris dari keponakan dari adik-adik orang tua tersebut. Nah bagaimana uh, kejadian atau masalah harta waris yang didapat sampai sekarang ini? Tahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Allahumma anak akan dapat bagian dari ayah yang mengangkat. Ini bisa saja lewat hibah kalau si pemilik masih hidup, atau melalui wasiat dan itu sah karena wasiat itu untuk selain ahli waris. Syarat yang pertama. Tapi syarat yang kedua tidak boleh melebihi sepertiga harta warisan dikurangi biaya perawatan jenazah dikurangi utang-utangnya, almarhum, dan seterusnya nggak boleh lebih dari sepertika sisanya ini. kalau lebih dari itu nanti mendorimi ahli waris bagaimana kalau memang faktanya lebih dari sepertiga dan benar-benar mendorimi ahli waris fa mankha famimu sijana ban tawil manfa asla bainam siapa orang yang takut malah yang memberikan wasiat itu berdosa Karena menggauli ahli warisnya sendiri, maka tidak apa-apa di islah atau direkonsiliasi bahasanya wasiatnya bisa kirala, bisa kirala. Loh dia wasiatnya gini almarhum nggak apa-apa. Ini darimana dia tambah Meninggal membawa dosa karena menggauli ahli ahli waris. Boleh itu dibatalkan. Masalahnya kalau sudah dinotaris. Notaris tidak ngerti hukum agak, ah, tapi bisa kekuatan hukum dasar itu. Makanya kita pernah mengusulkan ada notaris syariah. Notaris kan umum karena penyadap ketentuan, tapi sekarang kita usahakan harus ada notaris yang Nulis, nyatet itu hanya yang sesuai syariah. Nyatet utang di utang semuanya bukti di, kilan nolir pamke mo ini to paham <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> saja kalau ahli warisnya ada yang ini bisa dibakalkan. diambil saja sesuai dengan sepertiga kelebihan harta dikurangi nagih kontrakir mulai jam 9, 9, Masalah pertama, apakah pekerja puli ya. buku yang berat itu mendapatkan upah yang pas? Yang kedua, apakah orang yang memperkerjakan itu apakah boleh memberikan makanan atau apa namanya? eh uh, menyediakan Kalo tuli baku, he baku Tuli, balu, eh. tuli bangunan tukang dan seterusnya Tukang becak dan seterusnya Dikatakan bahkan kamu gak puasa Nanti akhirnya akan terjadi Ibetolus syariah bil Hukum syariat hancur semua Membencak tahunan Akhirnya gak tahun? Oh, panci. terus akhirnya nggak tahu ya, Makanya tetap wajib puasa, majikan harus punya kebijakan dikurangi jamnya. Pekerjaan dipilih bulan Ramadan ini tidak yang berat. -berat. Tidak yang berat, -berat. atau dimrenturkan. Diliburkan bisa. Kalau kita Tengkondok ini juga nyambut gamut, bukan saat nyambut gamut Tapi kita tidak menyediakan makan minum Kalau saya menyediakan makan minum, saya ikut berdosa karena kerjasama dalam kemasiakan Dan berhitung dengan kemasiakan Ternyata bisa kok mereka juga gak makan gak minum mulai jam kerja itu gak makan juga bener termarang tapi kan ternyata mereka nggak makan nggak minum misalnya dan mereka menerima yang penting sudah diatur sejak sejak allah. diatur sejak awal yang lain betul, sampai ini belum tukang sampah di sana insya allah tersedia. Sampai tahu kapan ya sudah jam smp terluh mulai mal molor gaspol insya allah masih ada pertemuan besok termasuk yang ini yang belum dijawab, saya bawa hmm. Nama hari ini benjam insyaallah akan kita bahas. Kirang minta pertemuan. Iya, kirang dua. Kurang satu besok akan kita selesaikan membahas napa? Anak angkat. Anak angkat. Aku di Kirang besok. Kirang besok. Besok anak angkat Sama pertanyaan-pertanyaan Kristalisasi serta pertanyaan-pertanyaan yang buking manfaat Denian risalah <kipu> warahmatullahi <kipu> wabarakatuh